Assalamualaikum Syahrulon, berita pagi edisi hari ini Rabu 3 Juli 2019 dibacakan Nico Firza dan Ardianca. Polres Nagand Raya tangkap seorang ayah karena pukuli anaknya. Kecelakaan di Aceh besar tewaskan dua remaja, Toyota hias dibakar masa Pria yang babak belur diamuk masa di Banda Aceh meninggal dunia.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 Sudarlun seorang ayah di Nagan Raya berinisial SIP 42 tahun tega memukul anak kandungnya sendiri, BHL 17 tahun. Kekerasan fisik terhadap anak ini dilakukan karena pelaku tidak terima mobilnya digunakan korban untuk bekerja mengangkut buah kelapa sawit. Akibat perbuatannya pelaku SIP kini sudah diamankan ke polisian Nagan Raya setelah dilaporkan oleh sang istri. Dari Nagan Raya, Saadul Bahri melaporkan. Kasaris Krimpol Res Negan Raya, AKP Robi Putra Ramadhan, sebayang mengatakan kasus kekerasan itu berawal saat korban BHL bersama adik perempuannya berada di teras rumah di desa Alubata, Kecamatan Taduk Raya Negan Raya minggu lalu. Kemudian pelaku SIP datang dan meminta telepon genggam kepada anak perempuannya itu. Setelah hapi diberikan, adik korban langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Saat itu sempat terjadi perbincangan antara pelaku SIP dengan korban BHL Namun tak lama berselang pelaku tiba-tiba mengambil gagang sapu Untuk memukul korban dari arah belakang dan mengenai bagian kepala serta kedua tangan korban Pelaku juga mendorong korban hingga terjatuh ke lantai teras rumah Yang mengakibatkan luka di kedua lutut korban Tidak lama setelah pemukulan itu Istri pelaku langsung membuat laporan ke Mahapura Senagan Raya Selanjutnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Nagran Raya mencari pelaku. Akhirnya pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Alubata Kecamatan Taduraya Nagran Raya pada pukul 23.30 WIB. Saat ini pelaku sudah diamankan dan ditahan di Rutan Mapolres Nagran Sudah lun sebuah minibus angkutan umum terlibat tabrakan dengan sepeda motor di Jalan Banda Aceh Melabuh, kilometer 45 Gampung, Menasah, Kerungkala, Lung, Aceh Besar, Senin malam pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan dua remaja pengendara sepeda motor tewas di tempat. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Tabrakan terjadi antara mobil penumpang Toyota Hies BL7301EZ, yang disopiri Zainuddin 42 tahun warga Nehen Masjid Raya Aceh Besar dengan sepeda motor Honda Supra BL 5633 ZH. Dua orang meninggal dunia dalam kejadian itu, yakni Rudi 15 tahun dan Ferry Saputra 17 tahun. Keduanya pengendara motor yang juga warga Gampung Parulung, Aceh Besar. Kasat Lantas Polres Aceh Besar AKP Viva Febriana Sari mengatakan, kecelakaan berawal saat mobil Toyota Hiace ...melaju dari arah Banda Aceh menuju arah Melabu... ...sedangkan Honda Supra melaju dari arah berlawanan... ...setiba di lokasi kejadian... ...mobil tersebut mengambil lajur kanan... ...dan tiba-tiba kehilangan kendali. Di saat bersamaan meluncur sepeda motor... ...yang dikendarai Rudi berboncengan dengan ferry... ...saat itulah terjadi tabrakan... ...akibatnya kedua pengendara sepeda motor meninggal di tempat. Masa yang mengetahui kejadian itu... ...meluapkan emosinya dengan membakar Toyota Hies tersebut... Sementara aparat kepolisian langsung mengamankan lokasi, termasuk mengevakuasi sopir mobil tersebut. Sudarlun pria yang babak belur diamuk masa di Gampung Lam Gugup, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, Senin kemarin akhirnya meninggal dunia. Korban dalam perawatan di RSUZA pada Selasa sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Lelaki yang belum diketahui identitasnya itu sebelumnya diduga terpergok hendak menyatroni salah satu gudang milik warga di desa itu. Dari Bandar Aceh, Misra Nasri melaporkan. Kapolsek Syahkuala, KPI Edi Saputra menyebutkan peristiwa itu terjadi saat pria tersebut ketahuan masuk di dalam gudang. Ia masuk ke dalam gudang kayu dengan cara mencongkel dindingnya. Pemilik gudang kaget saat melihat gudang penyimpanan miliknya terbuka. Saat dicek ke dalam, gudang ternyata ada seorang pria sehingga si pemilik langsung berteriak maling. Warga yang berdatangan ke lokasi segera mengejar korban yang melarikan diri. Korban akhirnya berhasil ditangkap warga dan langsung dipukul. Sehingga korban mengalami luka serius di bagian wajah dan kepala akibat terkena benda tumpul. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi kejadian segera menghentikan warga yang main hakim sendiri. Kemudian pria yang belum diketahui identitasnya itu dibawa ke rumah sakit Zenol Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan medis. Namun setelah beberapa jam menjalani perawatan, korban meninggal dunia. Menurut keterangan dokter, ada pendarahan di kepala korban. Saat ini polisi masih kesulitan menghubungi keluarganya karena korban tidak mengantungi identitas diri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Seranti FM. Sudah lun sebanyak enam peserta dari Aceh untuk sementara berhasil menempati posisi runner-up pada seleksi tilawatil Quran dan hadis nasional atau STQHN ke-25 di Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Miss Bahudin melaporkan. Peserta Aceh yang untuk sementara menempati posisi runner-up adalah Arsyallah, cabang hifzil Quran 5 juz, M. cabang hifzil Quran 4 juz putra, Mauliza Julianti, cabang tafsir bahasa Arab, M. Akrim Zaki, cabang hafalan 100 hadis, Doli Isma Indra, cabang tafsir bahasa Arab, dan Sahula Rusni, cabang hifzil Quran 5 juz putri. Ovisial kafilah Aceh, M. Johan mengatakan ada beberapa peserta lain yang juga sudah tampil, tapi melihat posisi dalam Perangkingan sementara kecil kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Ridwan Johan menegaskan meski ada peserta Aceh yang sudah meraih nilai tinggi tapi itu masih bersifat sementara. Karena itu peserta diminta tetap berlatih. Doa dan dukungan dari masyarakat Aceh juga sangat diharapkan agar anggota kafila Aceh bisa meraih hasil maksimal pada STKHN kali ini. Jarlun satu unit becak motor pengangkut penumpang yang parkir di kawasan Pasar Impres Lok Semawai terbakar selasa siang. Meski tidak ada korban jiwa, peristiwa yang terjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat ini sempat menimbulkan kepanikan warga. Dari Lok Semawe, melaporkan. Dan Ruby, pemadam kebakaran Lok Semawe, Ridwan mengatakan becak motor jenis win milik Nasir, warga kecematan Muara II kota Lok Semawai itu, terbakar saat pemiliknya sedang duduk di atas becak motor itu. Tiba-tiba Nasir melihat api dari bagian mesin becak motornya. Kemudian Nasir langsung loncat dari motor dan berupaya untuk memadamkan api menggunakan air seadanya. Namun upaya yang dilakukan Nasir untuk mencinakkan api gagal karena api terlanjur membakar selang minyak. Dalam hitungan menit membuat kobaran api itu semakin membesar hingga membakar sebagian becak motor tersebut. Kobaran api baru berhasil dijinakkan setelah sejumlah warga yang berada di warung ikut membantu. Namun sayang, becak motor korban yang hangus tinggal kerangka. Saat ini kerangka becak motor sudah dibawa pulang ke rumah korban. Sudah belasan hektar kebun sawit milik masyarakat di Desa Imrah, Kecamatan Babarut, Aceh Baradaya dilalap Lalap, Sijago Merah. Meski titik api telah dilakukan pemadaman sejak Senin sore, namun hingga saat ini petugas belum berhasil menjinakkan Sijago Merah. Dari Aceh Daya Rahmat Saputra, melaporkan. Kebakaran diduga akibat warga membakar sampah di lahan gambut tersebut. Cuaca tarik melanda abdiah sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan belasan lahan sawit di tanah gambut itu hangus. Seorang petugas pemadam kebakaran, Ricky mengaku pihaknya terus berusaha memadamkan api yang terus menjalar ke kebun masyarakat yang lain. Pemadaman api telah dilakukan sejak Senin lalu, namun titik api belum berhasil dijinakkan mengingat akses jalan ke titik api sulit dijangkau. Kepala BPBK Abdi Amiruddin mengatakan pemadaman lahan gamuk di desa Imerah atau di jalan 30 itu sudah dilaksanakan selama dua hari sejauh ini lahan yang terbakar sudah mencapai 15 hektar saat ini pemadaman api terus dilakukan oleh petugas yang dibantu oleh personel TNI Polri masyarakat dan para pemilik kebun Amiruddin menyebutkan Akses ke lokasi sangat sulit dan cukup jauh, akibatnya ada beberapa titik kebakaran yang jauh dari badan jalan tidak bisa diakses menggunakan pipa. Damkar juga kekurangan pompa portable, petugas juga kekurangan alat pendukung seperti sepatu tahan api untuk personel di lapangan, serta terbatasnya masker khusus. Meski demikian, petugas terus berupaya secepatnya memadamkan titik api agar tidak berdampak lebih parah. Dari Newsroom Serambi, Tanyum Permais, sekian berita pagi edisi Rabu 3 Juli 2019. Berita siang, Serambi FM dapat mengikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com Follow juga Twitter at Serambi FM. Shadaralun, wassalam.